Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wassalamu'alaikum Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamah sekalian yang saya hormati Mari kita mulai kajian kita pada siang ini Dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim Pada siang ini akan kita bahas Adab terhadap masjid Kita punya banyak masjid Punya banyak mushollah Masjid dan mushollah Seluruh Indonesia itu tercatat 700 ribu lebih Karenanya kaum muslimin Harus memahami Apa saja adab-adab Yang berkaitan dengan masjid Yang pertama Seorang muslim seharusnya rindu Kepada masjid Dia selalu ingin Datang ke masjid Kalau dia rindu kepada masjid itu Keutamaannya, dia akan menjadi orang yang dinaungi oleh Allah. Yang pada hari akhirat nanti tidak ada naungan kecuali cuma dari Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, Saba'atun yuzilluhu allahu fizzillihi yawmala zilla illa zilluh. Ada tujuh golongan orang yang nanti akan dinaungi oleh Allah yang pada hari itu nggak ada naungan kecuali cuma dari Allah. Nah satu di antara tujuh golongan itu adalah warjudulul qalbuhu mu'anlagun bil masjid ida khuraja mitbu hatta Yahuda ilaih. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ketika dia keluar sampai dia kembali lagi. Baru saja keluar dari masjid Dia sudah ingin kembali lagi ke masjid Cuma kan masalahnya orang tidak boleh selalu berada di masjid Karena orang punya banyak kewajiban yang lain Pada saat-saat tertentu Kewajiban-kewajiban lain sudah diselesaikan Tidak apa-apa orang Berhari-hari berada di masjid Itu yang pertama Rindu kepada masjid yang kedua adalah seorang muslim itu mau berkorban Berkorban untuk masjid Karena makmurnya sebuah masjid itu membutuhkan pengorbanan dari kaum muslimin Ada orang berkorban dengan waktu kita datang ke masjid seperti ini itu mengorbankan waktu. Ya, dalam hal lain juga begitu, orang mengorbankan waktu. Untuk urusan sepak bola, orang mau mengorbankan waktu. Untuk hobi, hobinya apa? Hobinya mancing. Orang berkorban dengan waktu. Banyak waktu yang dia korbankan untuk mancing. Tenaganya juga begitu Padahal kalau beli ikan sekilo kilo 2 kilo Yang penting kan makan ikan Tapi bagi orang yang hobi beda ceritanya Berkorban dengan waktu Berkorban dengan tenaga Berkorban dengan ilmu Sampai berkorban Dengan harta Ini tuntutan Maka Rasulullah mencontohkan pada kita Bagaimana beliau berkorban Dengan Segala yang ada Waktu tenaga, bahkan dulu waktu Rasul membangun masjid bersama para sahabat Rasul itu gak hanya ngatur-ngatur, tidak hanya tunjuk-tunjuk Tapi Rasul turun tangan langsung Rasul membawa batu bata dari tempat tumpukan batu bata ke tempat pembangunan Sahabat-sahabat yang muda-muda itu sudah mulai istirahat tapi Nabi masih terus saja membawa batu bata Meskipun beliau juga sebenarnya sudah capek Kelihatan dari raut wajahnya Kalau beliau sudah capek Nah sahabat yang sudah duduk-duduk itu Kemudian ada yang bangun kembali Dari tempat duduknya Mendekati Rasul sambil mengatakan Ya Rasul engkau sudah lelah Engkau sudah capek Istirahatlah dulu Serahkan batu itu kepada saya Biar saya yang bawa Rasul umurnya waktu itu 53 tahun. Kalau orang tua zaman sekarang kira-kira ngomongnya apa tuh sama anak muda? Ah, ini baru anak muda. Saya suka nih yang om yang begini kan. Tapi Rasul tidak begitu. Apa kata Rasul, "Kalau kamu masih mau bawa, tuh, lihat di sana masih banyak. Yang ini biar saya yang bawa." Jadi berkorban Kemudian Sesudah berkorban Masjid sudah jadi Maka kaum muslimin juga harus Membersihkan masjid Masjid itu harus selalu Bersih Bersih Lantainya, karpetnya Bersih dindingnya Bersih tempat wudu Kamar mandi Toilet Bersih udaranya Hawa, udara di dalam masjid itu bersih Suatu ketika saya Ceramah di sebuah masjid Itu jamaahnya Mayoritas merokok Acara dimulai Oh itu yang disebarkan ke jamaah itu Aspak Dibagikan aspak satu-satu Langsung mereka mulai e, Menyulut rokoknya masing-masing Dua kali saya ceramah di masjid seperti itu, satu di Palembang, satu di Bengkulu oh, Mayoritas jamuanya merokok Merokoknya di dalam masjid Nah ketika saya ceramah, langsung yang pertama saya bicarakan Mau gak Pak menghentikan mematikan rokok sekarang? Karena ini masjid Di biskota gak boleh merokok, masa di masjid merokok? Jadi membersihkan masjid Rasulullah memerintahkan membangun masjid di kampung Dan membersihkan serta memberinya wangi-wangian Mestinya bau harum di dalam masjid itu Dihadapkan padaku semua pahala yang diperbuat umatku Jadi kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan ada pahalanya Pahalanya itu diperlihatkan kepada Nabi Sampai-sampai kepada satu kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari dalam masjid Jadi kalau kita mendapati ada kotoran, ada anak-anak ke masjid Bawa permen, eh dia makan permen Lalu plastiknya, bungkusan permennya ditinggal Ada juga tuh yang suka menyelipkannya di bawah karpet Ada yang suka begitu? menyelipkan di bawah karpet Nah itu harus kita ambil Untuk kita buang ke tempatnya Itu membersihkan masjid Kita terus terang masih prihatin Dalam urusan kebersihan masjid pada umumnya Kemudian rajin mendatangi masjid Seorang muslim kita semua Itu harus rajin mendatangi masjid Rasulullah dulu dengan para sahabatnya luar biasa rajin mendatangi masjid. Sehingga kalau orang sudah suka datang ke masjid, kata Rasul, "Idza ra'aytu murjulan ya'tadul masjid, fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu sekalian melihat seseorang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia benar-benar beriman. Jangan rahukan keimanan orang yang sudah rajin ke masjid Kalau dia ke masjid memang dalam rangka memahulkan masjid itu Jangan rahukan keimanannya Kedatangannya ke masjid Salah satu dari tanda keimanannya Saksikan bahwa dia orang-orang yang beriman Kalau ada orang meninggal Disolatkan jenazahnya Itu sering Ada semacam ajakan Mempersaksikan Mari kita saksikan Bahwa almarhum ini adalah Min ahlil khair Bahwa almarhum ini adalah Termasuk orang baik Karena kalau yang meninggal ini Memang orangnya baik itu Responnya enak Khair gitu kan kata yang lain Khair Karena memang dia orang baik Rajin dia ke masjid Itu salah satu tanda kebaikannya Nah yang repot Kalau ajakan seperti itu Tapi jenazahnya Gak Gak bisa kita akui Kebaikannya apa gitu Ke masjid juga gak pernah Baru sekali ini ke masjid juga digotong Lalu kita diajak mari kita saksikan Orang ini orang baik Nah baik dari mana nih orang Sudahlah, nggak enak sama tetangga, baik aja dah gitu, koir saja Sebenarnya nggak pakai diajak mempersaksikan bahwa orang ini baik, kita sudah mengakui bahawa dia memang orang baik. Jadi rajin mendatangi, maka dalam kaitan mendatangi itulah maka para sahabat. Menekankan kepada kita para Rasulullah menekankan kepada para sahabatnya Untuk datang ke masjid Sampai di zaman Nabi Ada seorang sahabat Namanya Abdullah bin Umi Maktum Rumahnya jauh dari masjid Matanya buta Kalau pergi ke masjid Tidak ada orang yang menuntunnya Rumah jauh Mata buta yang menuntun tidak ada Rajin dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Namun dia juga tetap merasa sulit. Dia tetap merasa repot, makanya dia coba ngomong kepada Rasul, "Ya Rasul, saya ini rumah jauh, Mata buta yang nuntun tidak ada, saya sulit kalau ke masjid, tolong dong berikan kepada saya rukhsah." Apa itu rukhsah? Keringanan. Minta dispensasi Agar saya dimaklumi Dibolehkan kalau sholat di rumah saja Nabi mungkin enggak tega Sebagai manusia biasa ada juga rasa enggak tega Maka apa kata Nabi Ya kalau begitu saya berikan ruksop kepada kau Tapi ketika Abdullah bin Umi Mahtum sudah melangkah Keluar masjid belum keluar masih di dalam masjid beberapa langkah Nabi menyadari kesalahan jawabannya dipanggil lagi Abdullah itu Abdullah tunggu ditanya ada apa ya Rasul hal kas maun tidak disolat kamu mendengar panggilan untuk sholat apa tidak naham iya saya dengar itu panggilan sholat maksudnya dengar itu azan Ya kalau begitu fa'ajim kata Nabi Penuhi panggilan azan. Yang matanya buta Rumahnya jauh Yang nuntun tidak ada Kalau dengar azan tetap datang ke masjid Ketika saya cerita begini Ada jamaah nanya Ustadz kalau saya tidak dengar azam Gak apa, apa dong kalau begitu saya sholat di rumah saja saya bilang Pak, ini pertanyaan, nah ini jawaban Nabi untuk orang buta. Bapak kan nggak buta, bisa ngelihat jam, kok oh, udah waktunya ini? Ada jadwal sholat, melihat sinar matahari, bahkan ada tetangga yang berangkat ke masjid, lagi asik nonton TV. Ada siaran langsung pertandingan sepak bola Waktu sudah injury time Tapi yang menang belum ada Sudah diperpanjang 2x15 Sesudah ini Ada penalti Tiba-tiba muncul ada tulisan di televisi Saatnya Waktu sholat isya Untuk Jakarta dan sekitarnya Bagaimana tuh Lalu saya nonton TV Apa pergi ke masjid? Ya kita tunggu-tunggu pertandingan Dari menit pertama Adalah siapa yang menang Mana yang menang Nah ini tinggal menentukan siapa yang menang mau, Masa mau ditinggal ke masjid? Itu kadang-kadang orang dilema Kalau pergi ke masjid Gak bisa menikmati Penalti lima kali Kalau nonton menikmati penalti Tidak ikut salat kisah berjamaah. Jadi begitu Ditekankan untuk datang ke masjid Nah kalau ke masjid Memakai pakaian yang baik Gunakan pakaian yang baik Hai anak Adam Pakailah pakaianmu yang indah Di setiap memasuki masjid Jadi kalau ke masjid Gunakan pakaian yang indah Pakaian yang baik Bagaimana sih pakaian yang baik? Ya, yang memenuhi standar ketentuan sholat, yaitu menutup aurat. Memakai pakaian yang menutup aurat. Sesudah itu baru unsur kesopanan di masyarakat. Unsur kesopanan di masyarakat. Ya, pantesnya bagaimana kalau kita berpakaian ke masjid? Kemudian makan dan minumlah dan janganlah kamu berlebih-lebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan Yang keenam di masjid itu tidak melakukan jual-beli Jadi maksudnya di dalam masjid, di tempat ruang sholat Itu tidak boleh dilakukan transaksi jual-beli Kalau melakukan transaksi jual-beli di luar masjid itu boleh di halamannya Misalnya Di luar masjid Apabila kamu melihat orang berjual beli Di dalam masjid Maka katakanlah kepadanya Semoga Allah tidak menguntungkan Perdagangan kamu Jadi itu Isyarat tentang Tidak dibolehkannya jual beli Di dalam masjid Kemudian yang berikutnya adalah tidak mencari barang yang hilang. Jadi kalau kita kehilangan barang, nyarinya jangan di masjid. Maksudnya nyari di situ bukan tidak boleh kita cari-cari, tapi nanya-nanya, ngomong-ngomong, apalagi ngambil mic. Nah, ambil mic, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tadi saya kehilangan handphone. Warnanya ini, mereknya ini. Apabila ada yang menemukan Tolong kembalikan kepada saya nah, Itu gak usah Pengurusnya juga gak usah mengumumkan Telah ditemukan Sebuah kacamata Gak usah Setelah ditemukan sebuah handphone Gak usah mengumum itu Kalau ada orang menemukan Barang Sampaikan kepada pengurus masjid kalau orang kehilangan barang Lapor ke pengurus masjid Itu urusannya di sekretariat Jangan di ruang peribadatan Jangan di ruang peribadatan Jadi Demikian Barang siapa mendengar seseorang mencari sesuatu yang hilang Dalam masjid Hendahlah dikatakannya Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu Sebab masjid didirikan bukan untuk itu kalau saya jalan-jalan sendiri, nyari-nyari sendiri Itu gak apa-apa Seingat saya tadi Saya ketinggalan Tas, handphone Di pojok masjid nah, Saya datang ke pojok itu, oh ternyata masih ada Apalagi itu boleh Yang berikutnya adalah Tidak bersiul dan bertepuk tangan di dalam surat Al-Anfal ayat 34-35 Kenapa Allah tidak mengazam mereka padahal mereka menghalangi orang untuk mendatangi masjidil haram Dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang bertakwa Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui Soal mereka di sekitar baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan Maka rasakan azab disebabkan kekafiranmu Ustad Quraisy Shab di dalam tafsirnya, ketika mengomentari ayat ini, beliau menceritakan bahwa dulu orang-orang kafir Quraisy itu suka mengganggu Nabi yang sedang sholat. Mereka bersiul, mereka bertepuk tangan. Ada penjelasan seperti itu. Sehingga bersiul dan bertepuk tangan di masjid itu juga sesuatu yang terlarang. Pada Ustadz pidato berapi-api Lalu jamaahnya tepuk tangan Jangan Kalau menunjukkan kekaguman Pada isi pidato itu Ya berzikir saja Allahu Akbar ke sebut Jangan bertepuk tangan Udah bertepuk tangan Suit suit Lagi kan gitu Kemudian tidak menjalankan hukuman Jadi kalau ada orang mau dieksekusi Itu tidak di masjid Tapi biasanya di halaman masjid Disaksikan oleh kaum muslimin. Rasul dulu telah dihadapkan seorang laki kepada Rasul Oleh jamaah berkuda Yang beliau utus untuk penawan musuh Tawanan itu diikatkan pada salah satu tiang Dari tiang-tiang masjid Jadi cuma diikat di tiang ikat dia, biar supaya dia tidak lari, tidak dieksekusi di dalam masjid. Kenapa harus diikat? Kan sahabat-sahabat juga mau sholat, sahabat-sahabat juga mau sholat, sehingga ini tawanan udah diikat saja masjid ya, dia nggak bisa lari. Nah, kalau sekarang ini di masjid ada tempat penitipan sepatu, tapi yang jaga sepatu itu tidak sholat berjamaah Padahal ada di masjid Nah ini juga problem Dulu ada orang bawa tawanan Tawanan itu diikat aja di masjid Lalu sahabat yang bawa tawanan Ikut sholat berjamaah Nah sekarang urusan jaga sepatu Itu dia gak sholat Gak sholat jamaah maksudnya Dia sholat sendirian di tempat Ditip sepatu itu Apakah harus begitu? Ini juga sebuah orang-orang yang dari rumah datang ke masjid untuk sholat jamaah masa yang sudah di masjid yang sudah di masjid gitu sholat jamaah kenapa jagain sepatu? Nah, kalau begitu apa ada tempat yang lebih baik? Nah, misalnya dikunci gitu. Jadi anu saja masing-masing. Enggak usah dilayani Masjid itu punya tempat penitipan sepatu e, Pakai kunci Nanti kuncinya bawa sendiri-sendiri Biar supaya Si penjaga sepatu juga sholat jamaah Enggak khawatir pada sepatu Baik Ini perlu kita pikirkan juga Jangan sampai gara-gara sepatu Lalu orang tidak ikut sholat berjamaah Nah, kalau dia ikut solat berjamaah, lalu sepatu hilang, dikomplain lagi pengurus masjid. Bagaimana sepatu hilang? Karena ada penjaganya. Penjaganya kan solat. Nah itu. Eh, ya, enggak solat kan, maling yang mana? Baik. Nah, terus berdoa ketika menuju masjid. Ya, berdoa menuju masjid. Ini ada doanya. Kalau tidak hafal, ya catatannya boleh dibawa. Lagi-lagi jalan, jalan menuju masjid Oh pakai catatan Kalau tidak hafal Ini ada di buku ini Di buku adat terhadap masjid doa ini Jadi berdoa ke masjid Kemudian Berdoa ketika masuk ke masjid Waktu masuk ke masjid juga berdoa Kalau tidak hafal Boleh dibaca Bawa catatannya Nanti juga lama-lama hafal Ada juga masjid yang Di pintu masuknya ada Kaligrafi yang jelas Tulisannya doa masuk masjid Itu soal teknis Jadi boleh apa berdoa Ketika masuk ke masjid Nanti ada lagi berdoa Ketika keluar masjid Doa masuk doa keluar Nah ketika masuk itu solat tahiyatul masjid. Ketika masuk ke masjid, lakukanlah solat tahiyatul masjid. Apabila salah seorang diantara kamu datang ke masjid, maka hendaklah ia solat dua rokaat sebelum duduk masuk ke masjid. Yang pertama kita lakukan adalah solat tahiyatul masjid. Bahkan sampai meskipun khutbah sedang berlangsung, ada juga tuh orang terlambat datang. Mestinya si orang tidak boleh terlambat datang. Waktu Jum'atan Kita disebut terlambat Kalau khotib sudah naik Mibar kita baru datang Itu namanya terlambat Karena prosesi ibadah Jum'at itu dimulai Saat khotib naik Mibar Nah mestinya orang sudah kumpul Semua Tapi satu dua ada yang terlambat Meskipun dia terlambat Dia tetap sholat tahiyatul masjid Itu sholat tahiyatul masjid tapi kalau sudah hikomat, gak usah lagi Sudah mau hikomat, gak usah lagi Kenapa? Nanti gak sholat-sholat Kenapa? Ada aja tuh yang datang mau tahiyyatul masjid Tidak datang dengan bau mulut yang tidak enak Karena makan misalnya Barang siapa makan bawang putih, bawang merah, kucai Ada juga yang terjemahkan dengan bawang bombay Maka janganlah sekali-kali mendekati masjid kami Sebab malaikat merasa terganggu Oleh apa yang mengganggu manusia nah, Yang bagus orang wangi wahian di masjid Jangan bau Karena bagus juga Di masjid disediakan minyak wangi Bagus Boleh-boleh aja Masjid menyediakan minyak wangi Bagi jamaahnya atau jamaah yang bawa minyak wangi Itu membagi kepada orang di sebelahnya Kanan, kiri, depan, belakang Boleh tidur di masjid Soal boleh-boleh tinggal nanti diatur di mana Di masa Rasulullah kami juga tidur siang di masjid Waktu itu kami masih muda-muda Begitu cerita Ibnu Umar Boleh tidur di masjid sekarang yang bikin tidak boleh karena karpetnya Karpetnya Jadi kalau orang mau tidur di sebelah mana? Diatur Karena ada orang yang membutuhkan istirahat lah Dia perlu tidur Misalnya Orang dalam perjalanan, pedagang, keliling dan sebagainya Wanita boleh ke masjid Jika istri-istri kalian Meminta izin untuk pergi ke masjid Pada malam hari Maka berikanlah izin kepada mereka Itu anjuran Rasul Kepada para sahabat Kalau istri minta izin mau pergi ke masjid Mau sholat maghrib, sholat isa, sholat subuh Dulu tuh istri-istri para sahabat Istri nabi itu suka sholat Ke masjid pada waktu malam Maghrib, isa, dan subuh Kata nabi izinkan saja Janganlah kalian melarang kalangan wanita Untuk mendatangi masjid-masjid Allah Jangan dilarang Meskipun dia lebih utama Sholat di rumah Tapi kalau dia mau ke masjid jangan dilarang Suami apa alasan untuk tidak mengizinkan Jadi boleh Jangan sampai pengurus masjid Ada wanita datang hey, Di rumah aja bu sholatnya bu nah, Jangan Sediakan tempatnya Sediakan tempat buduhnya untuk wanita tentu saja yang tertutup kalau wanita. Kenapa? Karena pada waktu wudu wanita harus membuka auratnya. Baik, boleh juga bersa'ir yang baik di masjid. Ini juga ada hadisnya. Karena dulu ada sahabat Nabi yang cucu Hasan lagi bersa'ir di masjid lewat Umar bin Khattab. Pandangan Umar nggak suka. Apa kata Hasan? Kenapa kamu melihat begitu? Gak suka nih, kalau gak percaya tanya sama Abu Hurairah Rasul saja mengaminkan syairku itu masa kamu gak suka coba iya gak iya kata Abu Hurairah, pernah aku jadi ditantang Umar itu oleh Hasan yang masih begitu muda itu syair yang baik tentu saja boleh makan dan minum di masjid adalah kami di masa Rasulullah makan daging dan roti di dalam masjid apalagi acaranya buka puasa, bersama nah, boleh, tinggal urusan kebersihan bahkan olahraga juga boleh Rasulullah, aku melihat Rasulullah menutupi diriku dengan dirinya ketika aku melihat orang-orang Habasyah bermain tombak di dalam masjid dulu ada sahabat yang bermain tombak dalam masjid, Rasul tidak melarang bahkan Rasul menyaksikan Bersama istrinya Aisyah Boleh akad nikah Dan resepsi Umumkan pernikahan ini Jadikanlah masjid sebagai tempat penyelenggaraannya Dan kukulah rebana Untuk meramaikannya Boleh akad nikah di masjid Resepsi di masjid Cuma tentu saja harus diatur Menurut suasana masjid Pengantinnya yang kayak apa Yang bagaimana penampilannya Karena ini masjid Nah sekarang ini kan Dengan, dengan penyewaan Aula masjid itu kadang-kadang Tidak diatur Orang bebas saja mau bikin resepsi itu Sehingga Pengantetnya kadang-kadang tidak mencerminkan Nilai-nilai Islam Kemudian jamnya juga Berbenturan dengan sholat berjamaah Undangannya jam 11 sampai jam 2 Di atas orang sholat zuhur Di bawah Orang-orang makan nah, Mestinya kalau resepsi di masjid Undangannya jam 12 Undangannya jam 12 Dimulai dengan sholat berjamaah, zuhur Habis itu baru resepsi Sampai asar nah, ya. Asar selesai Sama juga kan Dua jam juga kan, tiga jam juga Daripada jam 11 sampai jam 2 Mendingan dari jam 12 sampai jam 15 Kan sama jam Yang terakhir jadikan masjid seperti rumah sendiri Sehingga kita punya tanggung jawab terhadap masjid Seperti kita punya tanggung jawab kepada rumah kita sendiri Ini yang saya bahas pada siang ini Sudah jam 1 tepat jam saya Mungkin tidak ada tanya jawab Yang mau nanya boleh ngobrol saja Ini dibahas dari buku adat terhadap masjid dan hari Jumat saya kira demikian, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah, Amin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.